Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustad? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali, gitu kan? Ya Allah ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allah wabar. Iya pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari ada bulan purnama. Dia suami istri lagi duduk di depan rumahnya. Lagi ngeliat tuh rembulan yang indah. Akhirnya si istri si suami ingin gombalin istrinya. Ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, "Istriku, ara'atil kamar. Kau lihat enggak bulan itu tadi? Kata istrinya, "Iya, Bang. Kenapa kau lebih cantik dari rembulan, tuh, coba, gitu kan? Ini ada orang lewat, denger, wah tuh. bahan nih, bahan mbak pulang kata dia. Orang oh, dia ngajak istrinya, yuk yuk depan nih. Ah ngobrol-ngobrol ngomong nih sama istrinya. Dik kau oh, lihat Purnama itu nggak dia kata. Emangnya aku buta, bebau. Allah Huwadbari. Ya. Ada perempuan-perempuan yang, ya ini, yang nggak suka digombal ini berat kita. Ya, ya bapak-bapak harus sabar, sabar, ngelus jodoh lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya. Kata Rasul sabar, ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja itu kan. Mungkin dia seneng, apa apa.